Azan subuh memanggil Sudah saatnya kita memulai hari dengan terlebih dahulu memanjatkan syukur kepada ilahi Robby Sembari berdoa agar hari-hari kita diberikan keberkahan yang berlipat ganda Pagi menjelang, kesibukan pun dimulai Anak-anak pergi ke sekolah Para ayah pergi mencari nafkah Di tengah kemacetan dan kesibukan kota besar Bukan menjadi penghalang kaum muslim untuk mencari nafkah Mengais rezeki yang Allah SWT telah janjikan pada setiap umatnya Sebagai manusia memang kita harus bisa menyeimbangkan segala urusan kita Baik urusan mencari nafkah di dunia Maupun hubungan spiritual dengan Tuhan Karena kesemuanya saling berkaitan Tak ada hal di dunia ini yang mudah tanpa izin Sang sangholik Dan tak ada rezeki yang datang begitu saja hanya dengan berdoa Namun tetap harus diiringi oleh usaha dan kemauan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa astagfirullah. Wa la hawla wala illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad dan Ibni Abdullah, Amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati Rahimakumullah, Alhamdulillah, Allah memberikan kita bersilaturahim lewat udara dan bersama kita yang sedang mahasabah ini adalah ibu-ibu dari Majlis Muzakarah Jakarta Islamic Center. Kami melakukan mahasabah ini di Masjid Jakarta Islamic Center. Mudah-mudahan Allah akan menjadikan hati kita, pikiran kita, perilaku kita minal masjid ilal masjid. Kalau hati kita, minal masjid, ilal masjid Maka hati kita akan coba kita sucikan Kotor kita bersihkan, kotor kita bersihkan Karena kita ingin hati kita, minal masjid, ilal masjid Kalau pikiran kita, barangkali suatu saat namanya manusia Ada kurang-kurang enaknya pikiran Lalu akhirnya ada jeles Ada curiga, ada cemburu Kalau Biasa kita melakukan ikhtiar-ikhtiar zikir sholat di masjid Pikiran kita juga dari masjid ilal masjid Jadi kalau kita ini perilaku kita minal masjid ilal masjid Hati kita minal masjid ilal masjid Pikiran kita minal masjid ilal masjid Pejabatnya juga seperti itu ada korupsi enggak kira-kira enggak -kira? ada karena sudah disiapkan hati pikiran dan berlakunya minal masjid ilal masjid mungkin suatu saat ada Ustadz Ustada atau mungkin ada Kiai pernah menyampaikan riwayat ketika ada seorang sahabat menyampaikan kekagumannya kepada Rasulullah karena apa Sahabat ini selalu melihat si Fulan ini zikirnya subhanallah luar biasa Ketakjubannya disampaikan kepada Rasulullah wahai Rasulullah Si Fulan ini kalau saya ke masjid dia selalu dalam keadaan sudah khusuk berzikir Kalaupun saya pulang dia pun masih melanjutkan kekhusuannya berzikir Dia soleh sekali wahai Rasulullah Rasulullah akhirnya tanya adakah dia punya anak iya Adakah dia punya istri Iya Rasulullah tanya Lalu siapa yang kasih makan anak istrinya Siapa yang membiayai sekolah anaknya Kalau dia hanya berzikir terus Nah Akhirnya Rasulullah menyampaikan Siapa yang kasih makan Oh kakaknya Kata Rasulullah akhirnya Berarti Yang soleh adalah kakaknya Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Nah Mungkin Mungkin kita bisa muhasabah melalui ayat ini. Ayat ini mungkin pemirsa dan jamaah di Masjid Jakarta Islamic Center sudah cukup familiar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qudiyatish sholatu fantashuru fil ardhi Fintashirufil ardiwabtagumilfadlillah, milfadlillahi wasgurullah kathirallah alakum tuflihun. Ababilah telah ditunaikan salat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak banyak supaya kamu beruntung. Jadi inilah yang sering kali harus dibangun keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan duniawi dan kebutuhan ukhrawi. Mungkin kita melihat ada gambar begini. Orang bekerja keras, banyak orang yang dengan mudah mendapatkan rezekinya. Namun sebagian orang harus bersusah payah mengais rezeki hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Tak ada yang tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika umatnya bekerja keras untuk memenuhi segala kebutuhan hidup, miscaya Allah subhanahu wa ta'ala juga akan memenuhi segala keinginan kita. Bukankah Saidina Ali pernah mengatakan, saya ini kalau siang seperti kuda karena kerja keras. Tapi kalau malam saya ini seperti rahib, seperti pendeta kata Saidina Ali Dan itu juga diikuti oleh para khulafak Rasidin Mereka kalau siang bekerja keras, kalau malam khusyuk beribadah Kita ini siang bekerja keras, malam kecapean tidurnya pulas Iya kan? Ya. Siang bekerja keras, malam tidurnya pulas. Lalu doa kita, Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Kepingin dunianya bahagia, akhiratnya bahagia, tapi malamnya seringkali tidur pulas. Ini bedanya. Ayolah kita bersama-sama melakukan muhasabah Seperti Saidina Ali sering sampaikan Saya ini kalau siang seperti kuda Karena kerja keras Kalau malam seperti pendeta Atau seperti rahib Karena khusuknya beribadah Kalau ini bisa kita lakukan Keseimbangan antara duniawi-ukhrawi Seperti hadis I'malli duniaka Ga'annaka ta'ishu abadan Wahamili akhiratika kah anakah tamu tetapa kemudian bekerja keras karena ingin hidup selamanya. Tapi kemudian khusuk beribadah karena seolah-olah besok akan dipanggil kehariban Allah. Ini kalau tidak kita lakukan perimbangan, pemirsa mungkin ada banyak jamaah-jamaah yang biasa mengikuti majlis taklim tapi kemudian ketika mereka berdagang ada yang jualan di pasar kepepet sekali cari pinjaman kredit di bank biasanya sulit apa tidak sulit, sulit. kalau cari kredit kebetulan sulit terpaksa lalu pinjam rentenir haram apa haram pernah ndak ada ustaz kiai yang bilang sudahlah kalau terpaksa pinjam kerentenir menjadi halal pernah dengar gitu apa ndak ndak tapi karena Pendekatan kita dakwah bilmal kita belum kita maksimalkan ada yang terpaksa kemudian kerentenir itu pr kita supaya majelis taklim kita ini juga dikuatkan dengan program simpan pinjam apa yang disampaikan pada tausiah oleh ustadz ustadzannya bahwa pinjam kerentenir haram jamaahnya tidak akan pinjam kerentenir mungkin ada yang ingin disampaikan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohmani yang ingin saya tanyakan bagaimana menimbangi cara bekerja dan beribadah. Uh, apakah beribadah saja, berdoa saja dan berapa porsinya? Saya mohon penjelasannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini sebetulnya pertanyaan yang kita bisa jawab sendiri Kalau ibu misalnya mengajar Ya mengajar Bismillah ya Allah saya ingin mengajar Saya ingin menyampaikan ilmumu ya Allah Saya ingin anak-anakku Anak-anak itu artinya murid-muridku nanti ilmunya manfaat Jadi jariah apa tidak Jariah Al ilmu yunta faubi. Kalau ibu mengajar, pemirsa mengajar, lalu Bismillah. Ya Allah, saya ingin memberikan ilmu mu ya Allah. Saya ingin ilmu yang akan saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah akan menjadi jariah Berarti bekerja dengan mengajar ini juga ibadah, ya kan? Nah, oleh karena itu tergantung niatnya tergantung niatnya hanya kadang-kadang kita ini is pokoknya niat bekerja cari uang Sangu hidup misalnya jarang yang kemudian diniatkan ya Allah engkau memberiku keterampilan engkau memberiku kesehatan engkau memberiku ilmu aku ingin ilmu yang kau berikan kepadaku aku manfaatkan supaya manfaat dan barokah ya yang seperti ini tidak banyak yang menjadikan satu kesatuan jadi kalau kita melihat banyak kemiskinan, lalu kemudian kita belum bisa menyapa dengan sapaan bilmal, maka sesungguhnya ada zakat yang itu menjadi bagian dari kewajiban bagi kita yang sudah memiliki sejumlah harta, mencapai Nisab tertentu mencapai Satu tahun ada haulnya Ini yang perlu manajemen zakat Supaya umat kita bisa kita sapa dengan Sapaan bilmal Mudah-mudahan Wahasabah kita Ada manfaatnya Mudah-mudahan Allah memberikan ridha dan barokah Bagi kita semua Amin Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan bersilaturahim Yang lebih bermanfaat Dan lebih memberikan Suasana damai, bahagia dan penuh barokah Allah. Amin. Pemirsa Cahayati rahimakumullah, kita akan mengakhiri pada muhasabah kita kali ini. Sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وصل على جسد سيدنا محمد في الأجساد وصل على روح سيدنا محمد في القبور Allahumma bali ala ruhi Sayyidina Muhammadin minna dahiyatan wasalamah Nasrum minallah wa fathun qareeb Nasrum minallah wa fathun qareeb Nasrum minallah wa fathun qareeb Wa bashiril mu'minin Allahumma inna nas'alka an nara habibana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau fil madam ya zal jalali wal ikram wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahilahi rabbil alamin mudah-mudahan muhasabah kita ada manfaatnya bagi masyarakat dan bagi kehidupan kita wa wal mufiq warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil